Sekarang Pak Kiai Haji Tengku Zul Karnain. Asalamualaikum wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah washolatan wassalamu alihi wasohbihi wa mawalah. Menikapi masalah akhir-akhir ini, saya ingin mengungkapkan pendapat dari ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Din Samsudin. Beliau mengungkapkan dan sudah ditulis di beberapa medsos di medsos sudah rame juga bahwa kejadian ini adalah skenario sistemik. Jadi ada skenario, tidak mungkin jadinya by accident. Ini by di, by design. Tidak mungkin tiba-tiba orang gila kok. Kayak musim jamur gitu. Musim orang gila muncul, muncul, muncul orang gila. Dan orang gila ini pinter. Sasarannya itu cuma kiai, tokoh agama. Kok enggak Kapolri gitu? Ha, orang gila ngejar Kapolri gitu, ngejar Kapolda gitu. Kok oh, orang gila tahunya cuman kiai-kiai saja sama tokoh agama? Ini gila benar atau di gila lain? Jadi skenario ada, pasti jangan dustalah. Semua orang waras tahu ini skenario. Yang kedua sistemik. Dikatakan sistemik. Menyebar luas. Menyebar luas. Dari mulai Jawa Barat, kemudian sampai ke Aceh. Imam Masjid baiturrahman Rahman Banda Aceh mau ditikam sedang sholat. Diamankan oleh jemaah di belakangnya. Kemudian tadi kita dengar lagi di tuban masjid dihancuri kaca-kacanya Orang gila katanya, belum apa-apa, belum diperiksa ke rumah sakit gila, sudah tahu gila Hah. Cepat sekali gitu, gila Kayaknya bukan polisi gitu, gak profesional, kayak, kayak bukan polisi Kalau polisi kan ada disidik dulu, diperiksa dulu Kalau setengah gila atau kayak gila dibawa ke rumah sakit jiwa dulu Diperiksa otaknya, kok cepat kali gitu tiba-tiba, gila nah ini kan apa memang polisi Indonesia tercanggih sedunia mengalahkan polisi dari Amerika dan lain-lain ini kan membuat patatannya besar kemudian kita katakan ini sistemik karena yang kena bukan orang Islam aja belakangan ini biksu diusir, ada pendeta dibaco, gereja dikejar dan sebagainya jadi tepat <coughs> seperti yang dibilang Profesor Dinsab Samsudin ini sistemik dan terskenario skenario sistematik, nah, sistemik kemudian yang kedua tujuannya apa? Tujuan pertama adalah menyebarkan rasa takut, sehingga ada rasa takut di tengah-tengah golongan kelompok beragama. Takut bicara, takut berkhutbah nanti, nanti dibacok. Saya baru pulang dari Padang nih kawan-kawan jumpa di airport. Bapak kok jalan sendiri? Saya bilang saya naik Haji aja jalan darat sendiri. Nanti bapak dibacok orang gila. Enggak apa-apa kalau orang gila yang bacok. Cuman aneh gitu. Makanya ini ditanamkan rasa takut. Kepada siapa? Ya kepada umat beragama dan tokoh-tokoh agama. Bukan menyebarkan rasa takut kepada polisi... ...bukan menyebarkan rasa takut kepada politisi... ...orang yang kena tokoh agama semua kok. Kenapa yang disebarkan rasa takut itu pada tokoh agama? Ah, mulai berpikir orang... ...jangan-jangan memang tokoh agama ini mau dibungkam. Sehingga pada pemilu pilkada 2018-2019... ...semua orang-orang organisasi, organisasi... ...apa namanya... ...partai-partai yang mendukung agama... Jadinya takut untuk bicara, takut kampanye, nanti dibacok sama orang gila. Siapa yang mendapat keuntungan dari timbulnya rasa takut terhadap orang beragama? Orang-orang yang anti agama, orang-orang sekuler, orang-orang komunis. Mereka untung kalau orang agama takut. Sehingga pada pilkada nanti, partai-partai yang sekuler, orang-orang yang anti agama, yang jijik dengan agama, mereka menangguk keuntungan dengan ini. Yang kedua kata Samsudin, Prof. Dr. Samsudin, Profesor Dr. Samsudin menimbulkan pertentangan antar umat beragama. Kalau menimbulkan pertentangan antar umat beragama Hindu dengan Islam, Islam dengan Kristen, Kristen dengan uh, Buddha dan lain-lain, tentu yang rugi kembali lagi-lagi umat beragama yang rugi. Orang sekuler nggak rugi, orang yang anti agama nggak rugi. Yang rugi tetap orang beragama saja. Yang bukan kelompok orang-orang beragama tidak dirugikan sama sekali. Dan ini saya fikir memang betul-betul ada skenario. Buktinya. Polri sudah membentuk tim khusus SAR. Sehingga orang-orang nanti yang khutbah di masjid, di gereja kalau menyinggung Sara langsung ditangkap. Sekarang Sara itu sendiri apa? Kalau orang Islam mengatakan, "Hei, kaum muslimin dalam pemilihan Pilkada pilihlah orang Islam yang soleh. Ini tidak tidak si Sara menurut kami orang Islam. Ini ada Qur'annya, ada hadisnya. Dan dilindungi oleh undang-undang dasar 1945 Negara menjamin tiap-tiap negara Untuk memeluk agama garis miring kepercayaan Dan menjalankan ajaran agama dan garis miring kepercayaannya masing-masing Jadi bagaimana ini kalau dibilang begitu Dan ternyata Bawaslu sudah membentuk juga satu gerakan Membuat teks khutbah di gereja-gereja dan di masjid-masjid Harus sesuai dengan kehendak Bawaslu Saya jadi heran kita yang belajar agama dari belum pandai buang ingus Harus khutbah sesuai dengan yang dibuat Bawaslu Jangan-jangan mereka nyebut nama Tuhan pun salah Kok mau ngatur-ngatur ulama Tidak etis begini Urusan agama biarlah urusan agama Ada majelis ulama Indonesia, ada ormas-ormas Islam Kok Bawaslu sekarang jadi gatel-gatel ikut ngurus-ngurus agama Apa apa mereka takut kelompok beragama ini muncul memenangkan vilkada-vilkada Bawaslu kan harus netral Kok ngatur-ngatur ini Oh nanti akan timbul caos Timbul bunuh-membunuh Buktinya ini sudah terjadi di Bandung Di di uh, Ciamis Di Tuban, di Aceh Oleh karena itu ikutilah pendapat kami khutbahlah menurut aturan yang kami buat Jadi ini seperti memang diatur Untuk mengarah ke sana Yang ketiga kata Din Samsudin Menciptakan distabilitas nasional Yang ujung-ujungnya nanti Ini negara jadi ribut jadi rusuh, bahkan kalau mungkin jadi chaos saya tidak berharap ini terjadi tapi kalau ini terjadi, yang untung kan penguasa yang sedang jalan dulu Bung Karno, tahun 1959 mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli kemudian membubarkan konstituante kemudian beliau berkuasa sendirian gak punya DPR, dia sendiri aja gak ada wakil, dibubarkan Masumi dan sebagainya apakah ini mengarah ke sana kita tidak berharap dan tidak menuduh bisa saja terjadi Nah kemudian saya ingin beri data-data Pak Karni, menilik ke belakang, di Sumatera Utara, di Tapanuli Utara, di Porsea tepatnya, ada masjid Sabili lah. dua kali dibakar, sekali dibakar tidak berhasil, cuma rusak sebagian, diperbaiki, beberapa hari, beberapa bulan kemudian dibakar lagi, kemudian kali ketiga dibakar ludes, habis betul rata dengan tanah. Forum umat Islam Sumatera Utara mengumpulkan uang, saya terlibat dalam hal ini tahu benar. Dibangunlah masjid itu dengan sempurna lagi Dan polisi mengatakan akan kita usut Sudah berlaru berlaru berapa tahun? 3, 4, 5 tahun Tidak ada yang diusut Tidak ada sama sekali gerakan polisi Apa karena yang dibakar masjid? Tidak ada jenderal Kapolri datang Atau jenderal Panglima datang Beda dengan gereja yang dibakar ketika di Subur Lusalam Di Aceh Selatan terjadi pembakaran gereja Karena gereja itu berdiri tanpa izin tidak ada SKB, dua menteri yang dilaksanakan. Masyarakat kontra karena tidak ada orang situ yang nasrani datang dari tempat-tempat lain. Ketika terbakar, dua jenderal langsung turun. Kapolri dengan jenderal Panglima TNI turun, dua jenderal. Menyelesaikan masalah itu. Tapi tidak selesai. Tidak disebut kenapa gereja itu dibakar. Siapa pelaku pembakarannya. Apa alasan sehingga terjadi konflik. Ternyata tidak dituntaskan. Hanya saja gereja itu dibangun kembali dan kita timbul tanda tanya. Nah, kemudian... Kita lihat di masjid di Asahan, dua masjid di Asahan An-Nur dengan At-Taqwa Dalam satu malam dibakar jaraknya 3-5 km Dibakar dalam satu malam yang sama Kemudian tiba-tiba besok pagi polisi mengatakan pelaku pembakaran adalah orang gila Jadi ini gila ini bukan baru sekarang Sudah 3-4 tahun yang lalu sudah ada orang gila bakar masjid Dan tidak pernah diungkapkan sampai sekarang Siapa orang gila yang membakar masjid An-Nur dengan At-Taqwa di kisaran uh, Asahan itu Kemudian ada masjid lagi dekat pangkalan berandan dibakar. Tiba-tiba keluar pengumuman. Orang gila. Siapa orang gilanya? Bagaimana orang gila bisa meleh masjid? Kok orang gila tidak meleh rumah polisi dibakar? gitu? Kenapa harus masjid yang dibakar oleh orang gila? Hah, ini catatan-catatan kehebohan ini. Tidak ada terjadi ketika masjid dibakar, Kapolri datang. Panglima TNI datang, tidak ada. Kolikara dibakar, tak ada panglima Masjid kolikara dibakar, panglima turun ke sana TNI kapolinya turun sana, enggak Malah pembakarnya diundang makan ke istana nah, Harusnya ini yang bakar Sleman ini diundang makan ini Ke presiden, ke istana Diundang makan, apa betul gila Apa pura-pura gila, apa bagaimana Nah, terakhir saya lihat Kesimpulannya Tadi Romo Beni mengatakan Seolah-olah ada kelompok agama yang Bergerak memakai agama untuk merebut kekuasaan. Saya keberatan sekali. Dengan ungkapan itu. Siapa orang beragama yang mau merebut kekuasaan? Kami gak punya senjata. Orang beragama di Indonesia gak punya senjata. Gak punya tentara. Bagaimana mau merebut kekuasaan? Tidak mungkin itu terjadi. Perebutan kekuasaan oleh orang-orang beragama. Apalagi orang, -orang beragama Islam. Nah, tolong peliraku seperti ini. Kata-kata ini jangan muncul. Kapolri, Tito pernah waktu jadi BNPT mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dia katakan ada 9 ormas yang mengajarkan radikalisme dan ada 60 masjid di Jakarta yang mengajarkan radikalisme ketika kami bertemu bertatap muka di MUI kami dan kawan-kawan bertanya Bapak mengatakan ini di media bahwa ada 9 ormas mengajarkan radikalisme ormasnya mana? sebut supaya masyarakat tidak tertanya-tanya dan ada 60 masjid mengajarkan radikalisme di Jakarta mana masjidnya? jangan nuduh-nuduh dan sampai sekarang tidak ada. Terus diam aja begitu. Nah, kemarin ujung-ujungnya kita lihat arahnya. Pak Kapolri pernah pidato setahun yang lalu bahwa yang memerdekakan Indonesia ini hanya NU dengan Muhammadiyah. Yang ada lalu Pak. Lah ini arahnya I begitu, Pak. Karli. Iya, tapi Arahnya diskusikan. begitu seolah-olah yang bukan Muhammadiyah, yang bukan NU mencurigakan, ngerongsong. Ya, kayak itu dia udah minta maaf segala macam. Udah selesai. udah pertemuan lagi kan dengan Majelis Ulama. Ya, saya belum mendengar dia minta maaf di hadapan kita, di hadapan masyarakat Belum ada televisi, belum ada media yang mengatakan Kapolri minta maaf Ah, Ngomongnya itu sudah beredar seluruh Indonesia Kalau dia ngomong minta maaf, kita paham. Ya, tapi topik kita malam ini soal berapa ustadz yang diserang, gereja yang diserang Bukan lebih lebar dari Baik, kita berharap ini tidak diskenariokan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan Sehingga nanti akhirnya Indonesia ini bisa keos. Kita berharap kalau pelakunya itu di luar lingkar kekuasaan Segera tangkap Kalau pelakunya itu di dalam lingkar kekuasaan Segera ungkap Sehingga masyarakat tidak menduga-duga Apa ini? Apa ini? Begitu Saya pikir ini saja Dan Saya mendukung yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD Minggu yang lalu Ada 7 skenario itu Ya didalami Polisi kan boleh minta ahli Ini kan ahli Nah dipanggil minta. Sehingga masyarakat jelas dan kita tidak meraba-raba. Terima Ayo. kasih ya. Ya. Meskan, Saya tidak pernah mengatakan itu Saya mengutip satu bukunya Mayas agama dan kekerasan Tidak ada tuduhan seperti itu Supaya publik juga paham Jadi supaya tidak ada Dusta juga diantara kita Jadi saya mengutip apa yang dikatakan Mayas dalam bukunya agama And religion kekerasan Dan itu menjadi dasar kutipan saya tidak ada saya menuduh itu. Terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa.